Baik, ada pertanyaan dari pendengar yang ikut menyimak bersama kita. Pertanyaannya masalah tiki, yaitu bagaimana dengan kebiasaan cara turun sujud, mendahulukan kedua tangan, kemudian lutut, lalu mengangkat kedua tangan lagi, baru meletakkan kepalanya. Ya, sebenarnya ini salah. Ya, jadi, pertama kali diletakkan kedua tangan dan bersandar dengan itu supaya mudah ya kemudian menyusul lutut nah itu lebih mudah dan juga tidak ribut ya tidak jatuh seperti menerumnya ontak nah. kemudian menyusul menetakkan wajah, begitu. Jadi memang kedua tangan itu ketika turun ya sudah diposisikan pas ke tempat sujud pada posisinya. Mungkin butuh diatur sedikit barangkali karena tidak persis ketika sujud misalkan. Jadi yang menyesuaikan ini tubuh, ya. Dan terakhir wajah dengan tubuh. Jadi disesuaikan jadi tangan yang diletakkan, ya. Disesuaikan ketika meletakkan wajah Sesuaikan posisikan Bahu itu sejajar Dengan ujung Jari jemari Telapak tangan yang telah diletakkan nah, Ataukah Sifat yang lain ya, Wajah kepala diletakkan Jadi yani wajah diletakkan Di antara kedua telapak tangan itu Ujung jari jemari sejajar dengan ujung atas Telinga Andaikan sedikit kurang pas, kan tinggal digeser-geser, digeser sedikit tanpa harus mengangkat. Nah, jadi ketika dalam posisi sudah terpasang semuanya, mungkin kurang pas, hendak disejajarkan persis dengan bahu, ditarik sedikit pelan-pelan, tapi tanpa harus diangkat. Adapun yang digambarkan di sini, memang dia turun lututnya, kemudian ketika hendak meletakkan wajahnya, diangkat lagi tangannya itu, nah itu kurang bagus, baik, oh, tetapi andaikan kita kedirikan mungkin kurang pas posisi tangannya, ketika turun dan butuh melakukan itu ya e, tidak masalah, nah karena e, belum mulai sujud secara secara utuh, baik, nah. oh, tetapi untuk kehati-hatian, ketika hendak menggeser kedua tangannya, seperti yang ditanyakan di sini, ya jangan jangan diangkat, hanya diseret saja begitu. Agar ya, diseret sedikit, jangan diangkat sama sekali jika itu terjadi. Nah, tetapi biasakan seperti yang kami ajarkan di awal, sehingga terbiasa dari awal sudah pas, tanpa harus mengangkat tangan. Nah. Cuma memang terkadang ya anak teringat ya, membayangkan terkadang ada orang yang gemuk ya terkadang gemuk itu gak sulit memang dia turun butuh bersandar di tangannya masih agak di sini masih agak dekat dengan lututnya dia pas turun dia ya, busu dorong lagi tangannya ke depan Yang jelas itu semua baru uh, pada proses menuju sujud Yang meletakkan ya anggota-anggota sujud jika semuanya sudah pas nah disitulah jangan diangkat jika sudah pas semuanya maka jangan diangkat Kayak Karena sudah Ya Mengerjakan sujud itu Dengan uh, uh, rukunnya Wajib meletakkan seluruh anggota-anggota tersebut Jangan diangkat lagi jika sudah pas semuanya Ada peningkatan yang ini Baru pada proses Bagaimana membutuh Tidak masalah jika bisa Dihindari dengan cara merubah posisi tangan untuk dipaskan itu bukan diangkat tapi hanya digeser ya ini diseret gitu. Nah. Sehingga tetap diletakkan di di tempat sujud. Nah